Mestinya kau tanyakan dulu semuanya padaku Apa yang terjadi di malam itu Jangan maunya cuma marah-marah melulu Tanpa banyak kata kau maki aku